Iya, pertama tentu saya ingin gambarkan kondisi keumatan kita ini kan, terutama Indonesia ya, seperti. Kalau kita kutip Al-Qur'an itu Ayat apa Ali Imran 103 itu ya Wa'tasimu bihablillahi jami'a walatafharaku Walatafharakunya ini Kita sedang terpecah belah di satu sisi ya Di satu sisi Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada tali agama Padahal kita disuruh berpegang teguh pada tali agama itu ya Nah berpecah belah kita ini kemudian Melemahkan kita hampir di semua sisi secara politik kita tidak mandiri begitu ya secara ekonomi pun kita tidak mandiri kemudian secara apa sosial pun begitu jadi kita di Indonesia umat mayoritas tapi mengalami gejala minoritas kompleks Minority kompleks itu kan apa kita mayoritas tapi sejatinya kita minoritas kita mayoritas dalam konteks kuantitas tapi minoritas dalam Konteks kualitas dan minoritas Juga dalam uh, konteks uh, apa Kepemilikan modal Akses politik, akses Ekonomi, akses uh, Sosial dan sebagainya Nah itu yang kemudian Mengakibatkan uh, Kebijakan politik negeri Itu tidak berpihak terhadap uh, Umat Islam Kemudian kebijakan ekonomi pun Tidak berpihak terhadap umat Islam Nah itu karena fakta kita Kita memang mayoritas secara eh uh, apa kuantitas tapi minoritas secara uh, apa sumber daya dan segala macam itu yang kemudian sering kita sebut sebagai kita mayoritas yang mengalami minority kompleks jadi uh, mayoritas yang mengalami penyakit minoritas minder segala macam Nah itu yang kita alami gitu kemudian akhirnya pun kita mengalami keterpinggiran ya, marginalisasi itu kemudian yang paling banyak kelompok mustadafinnya dan segala macam Nah hari ini kita mengalami itu dan ini seperti pengulangan sejarah saja misalnya kalau zaman penjajahan umat yang juga apa yang juga mengalami uh, apa peminggiran marginalisasi itu juga umat Islam tapi kemudian mereka ber, kita berjuang gitu ya. Nah, hari ini juga begitu. Pelakunya ya berbeda. Tetapi nah, sekarang ini kan pelaku utamanya justru adalah kekuatan yang kita sebut sebagai kekuatan modal itu, korporasi dan segala macam. Saya banyak uh, apa mengalami secara praksis ya upaya-upaya advokasi umat Islam. Nah, Dari hulu sampai hilirnya Akhirnya kami melihat Permasalahan hulu sejatinya itu Selalu kita dikalahkan oleh apa Korporasi besar Kekuatan modal yang besar Jadi Sebenarnya saya melihat Kalau ada yang misalnya melihat Ini ada pertarungan ideologi Ini ada pertarungan agama misalnya dan segala macam saya tidak terlalu apa tidak terlalu ingin masuk di ruang itu saya justru melihat hulunya itu bukan pertarungan ideologi hulunya bukan pertarungan agama dalam konteks posisi umat Islam hari ini di Indonesia maupun di dunia hulu sejatinya itu adalah pertarungan yang disebut dengan upaya mengejar rente yang dilakukan oleh korporasi jadi korporasi besar itu ya punya pemodal besar punya kepentingan ekonomi yang juga besar, kemudian memanfaatkan apa minority kompleksnya umat Islam dihadapkan dengan ya apa apa kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang yang minority tapi tapi merasa mayoritas, nah itu atau mayoritas kompleks sebenarnya gitu, jadi Nah itu yang kita hadapi, nah jadi hulunya sejatinya bukan pertarungan ini, hulunya adalah pertarungan upaya mengejar rente dari korporasi besar ini Kemudian mengarahkan e, apa kondisi keterpinggilan itu, kondisi termarjinalkan itu menjadi pertarungan ideologi atau pertarungan agama Saya melihat kondisinya hari ini itu Saya menghormati siapapun yang yang berinisiasi, ya bersama-sama uh, apa uh, mempererat kekuatan umat Islam tapi misalnya apa yang bisa menguatkan umat Islam bisa bersatu pada aksi misalnya 411 atau 212. Bagi saya bukan karena ada apa ya ada tokoh atau karena ada institusi. tapi karena memang isu yang apa yang muncul itu adalah isu yang menyentuh keyakinan umat umat Islam. Jadi dalam agama kita, dalam Islam itu jangan coba-coba sentuh hal yang paling sensitif. Tiga hal saja. Pertama itu adalah uh, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, kemudian Al-Qur'an, kemudian ketiga Ras Rasulullah. Kalau ini diperhinakan ya, atau dihinakan atau dinistakan, maka umat Islam ini bisa bersatu, semuanya bisa bersatu. Jadi saya pertama berkaitan pertanyaan anda, misalnya apakah ada pengaruh GNPF atau tokoh-tokoh tertentu? Saya ndak melihat itu secaraejarah apa secara keseluruhan hmm. tapi saya justru melihat karena isunya itu menyentuh keyakinan kita membuat <tuh> uh, apa kekecewaan yang kemudian kemarahan kemarahan dan kecewaan terakumulasi itu yang kemudian mempersatukan hmm. jadi dalam sejarah dunia Tidak ada tuh tokoh yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak itu pada tanggal 4 satu satu dan dua satu dua itu tidak akan ada yang bisa mampu melakukan itu kecuali memang ini masalah hati ini masalah keyakinan kemudian orang tergerak di situ nah tentu kalau kemudian ada yang mengorganisir ada yang apa yang berusaha memfasilitasi dalam konteksnya ada GNPF ya ada organisasi lain itu Muhammadiyah secara apa juga terlibat di situ ya organisasi-organisasi eh, yang lain itu adalah apa hal lain ya menurut saya tapi eh, kalau isunya isu yang berbeda misalnya yang lain itu belum tentu bisa seperti itu karena ini karena isunya sangat sensitif buat umat Islam. Nah ini apakah jadi kekuatan yang luar biasa seperti pertanyaan anda tadi? Ya ini kekuatan luar biasa dan saya baru tersadarkan ada misalnya statement Uh, orang oh ini aksi 4 terutama 212 ya 212 itu seperti apa uh, oh, tawaf ada yang menyebut seperti tawaf kemudian ada yang menyebut seperti apa uh, wukuf di Arafah saya sering menyebut, ini sama sekali nggak seperti wukuf di Arafah ini sama sekali enggak seperti tawaf Kenapa? Kalau Anda pernah hukuf, Anda pernah tawaf, itu orang tawaf, itu senggolan, kadang-kadang mau berantem. Itu orang tawaf, mukanya itu nggak semuanya senyum. Itu tawaf, pasti ada penipu di situ. Ada penipu yang copet lah itu. Tapi kalau Anda semua yang pernah ikut 212 dalam sejarah susah itu ngulang, itu jalan pun susah. bilang itu jalan pun susah melangkah kaki, tapi anda nggak akan temukan orang marah di sana. Itu pertama, itu luar biasa. Jadi luar biasa dibandingkan tawa. Ini udah masalah hati. Ini sudah ada yang di dalam Islam kita nyebutnya takliful kulub, ikatan hati yang luar biasa. Kalau Mas Fajar ikuti, bayangkan kok bisa umat yang dituduh nggak disiplin itu kan kita dituduh nggak disiplin nih. orang Indonesia, sebutlah begitu ya orang Indonesia, orang Islam Indonesia itu nggak disiplin orang Indonesia itu produktivitasnya rendah, kan selalu begitu faktanya, ketika jutaan orang kumpul di situ itu kalau ada yang apa rumput itu pasti ada saudaranya yang ngingatin Awas, ada TVA itu nanti yang nyorot itu kan. Artinya ta'wanu alal wa taqwa itu luar biasa. Walat ta'wanu ismi wa uduannya itu juga luar biasa. Maksudnya uh, kok ada kekuatan seperti ini. Ternyata umat itu itu bisa dibangkitkan dengan keyakinan mereka. Dan ini gak ada teorinya itu mas. Itu teorinya susah sekali kita nemukan teori model seperti itu. Jadi rumput tidak ada yang rusak. jalanan tidak ada yang kotor gitu itu kan luar biasa ketika kita muncul ada aksi tandingan kan kontras sekali kemunculan itu makanan selalu ada kalau yang ikut aksi ini pasti yang hadir di sini semuanya ikut aksi itu makanan kita nggak pernah kekurangan kenapa karena ada kedermawanan di situ kedermawanan siapa umat Islam itu sendiri yang nggak apa dengan mudah gitu mengeluarkan uang Untuk apa? Untuk memperjuangkan keyakinan dia. Karena keyakinannya diperhinakan Berbagi makan semua orang saling berbagi. Bahkan semua orang berusaha ingin menunjukkan kontribusinya. Ini sudah semuanya ingin menunjukkan kontribusinya. Ada pastabikul hoirat semua orang di situ. Ya ada tukang becak yang nggak mampu apa. Dia narik becaknya untuk ngantar orang supaya bisa berangkat ke aksi. Ada tukang ojek, dia nganter orang yang mau aksi supaya sampai ke tempat aksi tanpa perlu bayar. Jadi semua kekuatan bersatu di situ. Ini taklif ulub yang luar biasa kuat. Ada persatuan, ada ukhuwah. Bukan cuma ukhuwah Islamiyah menurut saya, tapi ini udah ukhuwah Insaniyah Dan ini sudah ukhuwah bagaimana merawat NKRI dan segala macam. Dan udah beyond, udah di luar itu semuanya. Jadi. Ini kekuatan yang luar biasa, tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi kekuatan ini Itu untuk e, mencapai kebangkitan Indonesia, Islam Indonesia yang lebih baik itu tadi Islam Indonesia kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu yang berkemajuan itu Nah bagaimana caranya? Itu kan sekarang pertanyaannya Kedua saya berikan contoh lagi, ini bahwasanya ada kekuatan umat yang luar biasa Yang selama ini tidak kita bangkitkan saya dalam puisi saya itu saya nyebutnya begini raja bangkit lah gitu ya pasti teman-teman ingat ketika apa ketika sari roti kita puja-puja begitu -puja, karena menggratiskan kemudian tiba-tiba keluar apa statement begitu marah saya itu tahu pada saat malam nasa malam di twitter saya secara apa saya iseng wah kok sari roti begitu ya saya bilang kalau begitu saya mengajak uh, apa uh, jamaah secara pribadi saya bilang secara pribadi saya mengajak jamaah muhammadiyah dan pemuda muhammadiyah untuk stop sari roti sebikin tagar itu kan viral kan kemana-mana kemudian ternyata semuanya betul-betul melakukan itu artinya sari roti itu di apa di toko-toko Muhammadiyah itu punya Surya Mart namanya itu di Sari Roti di toko-toko Surya Mart itu dikeluarkan semuanya Itu disedekahkan ke orang lain gitu. Kemudian mereka ganti produk roti yang lain. Kemudian di sekolah Muhammadiyah yang jual Sari Roti itu di stop semuanya. kan? Kemudian warga Muhammadiyah udah nggak mau lagi beli Sari Roti. Kemudian ya itu warga Muhammadiyah saja tuh baru belum lagi yang umat muslim yang lain ya itu berarti Oh, bisa begitu loh. Besoknya Asahamsari Roti anjlok. Dan sekarang Sari Roti merasa ini ya segala macam walaupun kemudian ini kan karyawannya kasihan. Nah, saya jelaskan begini. Saya kebetulan saya kebetulan latar belakang doktoral saya kan ilmu ekonomi, kebijakan publik. Nah, dalam ilmu ekonomi itu ada yang namanya uh, teori apa? gerakan konsumen. Nah, saya langsung teringat dengan itu Jadi, uh, saya punya keyakinan yang namanya kapitalisme, yang namanya korporasi besar ya, Itu tidak akan mudah dilawan oleh sosialisme atau oleh komunisme Itu enggak sulit Atau kapitalisme kita hadapkan dengan sosialisme begitu Ini sosialisme ini pasti kalah, dan terbukti dalam sejarah Kapitalisme sampai detik ini tetap berjaya mereka beradaptasi dengan cepat. Apa yang bisa menghancurkan kapitalisme melalui korporasi-korporasi besar mereka? Kan kapitalisme itu ya simbolnya oleh korporasi-korporasi besar itu. Yang bisa merusak mereka ya kapitalisme itu sendiri. Melalui apa? Itu yang kita sebut sebagai melalui pasar. Pasar itu siapa yang di situ pasar? Itu yang hadir di situ adalah konsumen. Nah, dalam konteks Indonesia, kita kan sering menyebut konsumen itu raja. nah raja-raja ini itu selama ini nggak sadar bahwasannya mereka itu kuat nah ini maksud saya ini umat Islam di Indonesia ini nggak sadar mereka itu kuat gitu loh. ini kan konsumen mereka raja tukang beli semuanya tapi ndak jarang yang melakukan produksi kan ini mereka semuanya nggak raja-raja nggak sadar bahwasannya mereka itu kuat nah kemudian ketika disadarkan begitu mereka bertindak itu korporasi besar yang tergantung dengan mereka. Kenapa? Karena pembelinya kan ini, itu langsung collab. Nah itu bukti ketika si raja sadar ini bisa hancur. Nah saya tersadar loh, kenapa kita nggak meng menguatkan gerakan konsumen ini? Saya bilang, walaupun banyak orang ngeledek saya, itu kok banyak ya kalau di Twitter itu, gara-gara sari roti segala macam ya. Saya ketawa saja, bagi mereka yang nggak paham, itu hal kecil. Bagi kita yang belajar dan pahami gerakan itu, itu luar biasa. Abad 18 gerakan konsumen itu sudah dilakukan di Amerika Serikat sana. Kenapa kita nggak mulai di Indonesia gerakan konsumen ini? Jadi umat Islam itu harus mulai jadi raja konsumen yang apa. Jadi kita bisa bersikap terhadap perusahaan yang memang secara... Jadi yang namanya halal dan haram itu, itu bukan karena jadnya saja Halal dan haram itu bukan hanya caranya saja Sudah harus masuk kepada bagaimana perusahaan itu menyikapi terhadap umat Islam Atau berpihak terhadap umat Islam Kita bisa bilang, tidak bisa beli produk dari perusahaan ini Kenapa? Mereka tidak berpihak terhadap umat Islam ngapain kita beli ke orang yang tidak berpihak bahkan mau merusak citra umat Islam kan itu nah dalam konteks itu sebenarnya se kalau saya bukan ahli fikih ya bahkan saya minta uh, fatwa apa majelis tarjihnya Muhammadiyah bila perlu kalau ada perusahaan yang tidak berpihak bahkan merugikan apa umat Islam itu produk dan komoditas yang mereka jual itu haram Nah, jadi haram itu bukan karena jad saja, ya, babi itu pasti haram, alkohol itu pasti haram. Bukan karena caranya saja, caranya itu maling, korupsi itu haram. Tapi sikap korporasi. sikap korporasi itu terhadap umat Islam. Kalau dia memerangi umat Islam, merugikan citra umat Islam, itu produk dan komoditinya haram. Saya malah minta sikap seperti itu. Nah itu kenapa? Karena mereka hidup dari kita. Sari roti misalnya contoh. Saya paling rajin tuh anak-anak saya beli sari roti. Semua orang, wow, itu kan sari roti luar biasa. mereka. Kemudian ketika kita memutus nggak beli itu, mereka amruk. Nah, kok kita nggak bisa melakukan ini pada semua produk dan komoditi yang merugikan masalah? Kenapa? Karena sejatinya perang ini, perang yang mengalahkan kita ini, itu bukan perang ideologi menurut saya ini ya, subjektivitas saya. Perang kita ini hulunya adalah perang korporasi, melawan apa melawan kita-kita atau orang-orang yang memegang teguh nilai agamanya, memegang teguh nilai ideologinya. Nah, karena mereka terganggu dengan orang-orang ini, mereka melakukan benturan-benturan ideologi. Bagi saya itu. Nah, jadi apa pesan yang ingin saya sampaikan? Tadi tentu pesan pertamanya adalah ini kekuatan yang menyatukan. Ini harus digunakan terus untuk mengkapitalisme kekuatan ini untuk melakukan perubahan Islam Indonesia, Islam di Indonesia. Kemudian kedua, ini harus juga di, apa, disatukan bukan cuma dalam konteks agenda politik, agenda sosial, tapi juga agenda ekonomi. Nah, gerakan konsumen kita memboikot apa segala macam itu penting. Tapi jangan lupa, ketika sudah kita boycott kita bikin apa korporasi kita gitu loh Jadi Tapi korporasi kita itu jangan cuman berangkat dari ideologi saja Tapi mutu kualitasnya harus tetap terjaga Karena kalau berangkat cuma dari ideologi saja itu enggak akan lama, sebentar akan hancur Kenapa? Karena orang pasti beli mana yang paling bagus kira-kira gitu Jadi tapi ini adalah langkah awal kalau apa apa patah bilang itu one step a uh, billion step begin with one step. Ini one step yang sudah tepat. Nah, kita mulai saja dari situ. Nah, itu yang saya sering apa ya, sering saya uh, masuk pada perdebatan itu. Saya selalu jelaskan ini Apa yang bilang misalnya Kita yang protes terkait Dengan penistaan yang dilakukan Ahok itu anti-toleransi Bagi saya justru sebaliknya Apa yang dilakukan Ahok itu adalah tindakan Anti-toleransi itu sendiri Apa yang dilakukan umat Islam Itu adalah sikap Pro-toleransi itu sendiri Sikap Pro Pancasila itu sendiri Ingat loh Sila Pancasila yang pertama itu apa Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Siapapun yang melakukan penistaan terhadap agama Itu adalah penistaan terhadap Pancasila itu sendiri Mempraktekkan laku anti Pancasila itu sendiri Itu pertama Kemudian kedua tentu dia pasti anti toleransi Sikap yang dilakukan Ahok itu kan menunjukkan dia anti toleransi Kenapa? Karena dia masuk pada wilayah yang bukan ranah dia itu pertama, kemudian dia masuk kepada permasalahan yang kita anggap dalam Islam sendiri itu multitafsir, ya kan? Dalam Islam itu kan ada yang bilang aulia itu pemimpin sudah termasuk Muhammadiyah, nyebut pemimpin artinya nggak bisa nggak boleh milih uh, apa pemimpin dari uh, Yahudi dan Nasrani. Nah tapi kan ada juga yang bilang enggak boleh gitu ya aulia itu. teman dekat segala macam kalau Muhammadiya apa ada yang bilang begitu ya Nah berarti jadi gubernur boleh selama ini pernah nggak saya misalnya dari Muhammadiya memaki ini bilang orang yang bilang begitu tafsir ulama yang bilang begitu kita sebut sebagai orang atau ulama yang bodoh nggak kan jadi diantara kita saja itu udah terbiasa perbedaan itu jadi multi tafsir itu dalam Islam itu udah biasa jadi apa namanya keberagaman dalam Islam itu sudah biasa dan kita nggak pernah bilang mereka bodoh ya. NU dan Muhammadiyah ini sudah ratusan tahun ada di sini kami saya nggak pernah bilang apa, apa macam-macam tentang NU atau NU nggak pernah bilang macam-macam tentang Muhammadiyah terawat adanya keberagaman itu nah tiba-tiba ini bukan agamanya bilang yang punya tafsir Berbeda itu tadi, yang ngelarang milih apa, uh, gubernur yang berasal dari non-Islam itu haram, itu bodoh. nah Dia menghina, pertama menghina Al-Quran itu sendiri, kemudian menghina Pancasila, menghina keberagaman. Kompleks penghinaannya, penistaannya itu kompleks. Jadi sejatinya yang anti keberagaman itu, anti toleransi itu mereka Jadi kok kemudian dibalikan gitu loh Jadi seolah-olah yang anti keberagaman itu kita Ini jadi, jadi masalah besarnya Nah sehingga saya selalu nyebutkan apa yang dilak dilakukan oleh umat islam Bahkan bukan cuma islam, umat islam saja, umat yang lain Yang terlibat dari 4, 1, 1, 2, 1 2, Itu adalah keberagaman itu sendiri, itu adalah toleransi itu sendiri Mas Fajar coba bayangkan kita ada mau jutaan orang di situ, ndak ada tuh gereja yang dirusak, ndak ada tuh orang non Islam yang diganggu, nggak aman dan nyaman. Kalau ada orang non Islam bergabung di situ, itu mereka bahkan merasa e, luar biasa karena semua yang hadir di situ berkeluarga. Jadi itu sejatinya toleransi. Jadi saya selalu nyebut begini. Bagi umat Islam Indonesia itu, masalah toleransi itu udah hatam Kita udah hatam semuanya Umat Islam di Indonesia itu baginya toleransi itu udah DNA DNA umat Islam Indonesia itu ya toleransi Ingat loh, ketika 1945, ketika 18 Agustus 1945 Ketika ada informasi dari timur bahwasannya tidak apa tidak ingin uh, pecah uh, akan memisahkan diri kalau uh, ia dengan Jakarta dengan Indonesia lah, seperti begitu kalau uh, tetap mempertahankan kalimat seperti piagam Jakarta itu tujuh kata itu ya uh, uh, maka mereka akan memisahkan diri hanya lima menit tokoh-tokoh Islam yang diwakili apa ki bagus hadirku semua yang ketua Muhammadiyah pada saat itu ada Kasman Singo di ada Wahid Hasim yang apa NU Pak Kasman dari Muhammadiyah juga yang kemudian hanya rapat 5 menit kok rapat 5 menit Pak Kasman melobi ki bagus ki bagus yang masih tetap ngotot pada itu tapi ki bagus ternyata bisa luluh karena demi Indonesia kita anulir kan kemudian gunakan ketuhanan yang maha esa Kita anulir, loh. coba bayangkan kalau kita waktu itu tetap ngotot, kan pecah Jadi yang menjaga Indonesia itu ya, ya umat Islam, gitu. kita rela, ikhlas kita Jadi ini umat Islam itu kalau dibilang anti-toleransi itu kan sakit sekali rasanya gitu Jadi kita kecewa luar biasa, kenapa? Itu legasi kita, itu warisan kita Toleransi itu memang tubuh kita, toleransi itu adalah DNA kita Jadi gak, gak, apa tidak mungkin umat Islam Indonesia itu anti-toleransi Nah berangkat dari situ saya justru melihat Mereka yang menyebut umat Islam Indonesia itu anti-toleransi Bagi saya adalah pedagang toleransi Coba perhatikan mereka-mereka yang gunakan kalimat toleransi itu seringkali Adalah mereka-mereka yang menggunakan isu-isu toleransi sebagai barang dagangan mereka Baik barang dagangan mereka untuk politik maupun barang dagangan mereka atau komoditi dagangan mereka untuk isu-isu yang terkait dengan donor misalnya. donor luar negeri segala macam. Jadi mereka tidak merawat toleransi secara otentik sedangkan umat Islam di Indonesia itu toleransinya otentik. Gitu lah yang disebut dengan toleransi itu bukan artinya melebur, bikin doa bersama gitu loh. Kemudian menafikan ajaran kita masing-masing kemudian bikin ajaran baru-baru itu bukan toleransi itu namanya. Itu toleransi itu adalah menghormati hak e, apa orang lain dan menghormati juga kewajiban orang lain gitu. Jadi toleransi itu harus membangun mutual understanding. Mas Fajar, misalnya kalau Mas Fajar Kristen, saya tahu apa yang dilarang dalam Kristen. Mas Fajar tahu saya Hindu misalnya Mas Fajar tahu apa larangan dalam, dalam ajaran agama Hindu misalnya ya, ya saling menghormati saja apa yang nggak boleh saya lakukan ya jangan kemudian Mas Fajar permasalahkan dan segala macam kan hormati gitu nah ini kan tidak gitu. yang dilakukan Ahok justru bilang kita bodoh dan segala macam jadi toleransi itu terang otentik bagi umat Islam Indonesia. bagi kita toleransi itu bukan komoditi dagangan seperti yang dilakukan oleh uh, sebagian uh, kelompok kita. Iya sudah andal diri. diri gitu kan. Sejak Indonesia ini saya nih Mas Fajar orang Batak, Dahnil Anjar Simanjuntak nama saya kan nggak ada Islam Islamnya gitu ya. Kecuali ada Anjar di tengah itu. Tapi kalau ditulis Dahnil A Simanjuntak kan orang nggak tahu saya itu Muslim atau bukan. Itu saja sudah menggambarkan. Karakter muslim Indonesia itu luar biasa.